Sudah a n b i l i n bersama kami Bapak Gilbert Selamat siang Bapak、oh, iya. Gilbert, iya silahkan Pak Iya tidak ada yang lucu kan Memang sudah menerima uang Uang, uang, uang kita parkir itu kan besar sekali satu jamnya itu Sekarang makhluk sekali kan ya, Harus tanggung jawab dong Kenapa yang lucu? Makanya yang lucu nah, disinilah keputusan Mahkamah Agung yang kita salut deh. Ada satu terobosan seperti ini Karena jangan sudah menerima uang parkir l a n t a s tanggung jawabnya dilempak, lepas tangan, enak saja. Saya juga mau dong seperti itu. Ya kan, menerima uang parkir tidak me, mau tanggung jawab kalau ada yang hilang. Ya kan, a p a y a n g lucu? Tidak ada yang lucu, itu sudah benar kok. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gilbert. Bapak Rudy, selamat siang. Ya. Silahkan Pak. Ya, kalau mau tersebut tidak mau bertanggung jawab, jangan mau... Jangan ada yang mau parkir di situ Pak. i Ya, sepertinya terputus Anda bisa mencobanya kembali di 633-9160 Bapak Amir, selamat siang i Ya, selamat siang Silahkan Pak Ya, saya kira itu sudah benar Selama ini kan hukum itu memihak kepada yang Mampu bayar atau mampu beli hukum ya Mungkin、eh, Sekarang u d a h eranya lah Mungkin publik lebih didengar、gitu. Dan selama ini juga ada kecenderungan kan tukang parkir sama m a f i a mobil itu ada kerjasama. Jadi ini keputusan yang bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Rudy, selamat siang. Halo. Iya,、eh, tersambung kembali. Mariki, hari. Bu. Iya. Oke,、okay, silakan, Pak. Setuju、uh, sekali, Bu, ya. Itu mengenai yang diputuskan oleh m a h k a m a h Agung. Itu mesti tanggung jawab, itu i a n g waktu. Terima kasih. Kembali tersambung dengan Bapak Rudi. Silahkan, Pak Rudi. Ya, kalau menurut saya, ini pemerintah memang cari-cari ya.、Uh, bikin peraturan baru, bikin peraturan baru, nggak d i s i m a k dulu.、Uh, itu per perparkiran memang hanya menyewakan lahan parkir. Nah, Bapak yang terdahulu katakan, saya juga mau katanya n y a r i tukang, n y a r i bikin parkir. Coba aja bikin. Nah, itu biayanya berapa? biaya biaya sewa tempat biaya karyawan mana cukup untuk bayar dua ribu sebetulnya kalau di PKP memang udah pantas kalau mau ganti harga mobil tentu dengan sesuai dengan harganya mungkin satu jam lima ribu begitu menurut saya sih.、Mm -hmm. Baik, terima kasih. Kemudian selamat siang bapak. Halo. Iya dengan? Mas Wadi. Bapak Suwadi, silahkan Pak Nah itu benar deh, sebab kita lihat itu Kalau kita lihat di kupon itu parkir Pernah juga saya lihat itu di jalan g a t o t Subroto itu di p e r k a n t o r n y a Ada kata-katanya dibuat dalam bahasa asing We do not responsibility For any loss and damage For vehicle with spot on This part area katanya, artinya Kami tidak bertanggung jawab terhadap Kehilangan, kerusakan pada k e n d a r a a n Yang diparkir, di harapan parkir ini Wah jadi bukan main hebatnya Kalau begitu, kita bayar mau mau masuk ke sana tau-tau ternyata itu pengelola parkir tidak bertanggung jawab, jadi apa yang dibikin oleh mahkamah agung ini benar t o nih, sebab itu masa dia mau lepas tanggung jawab begitu aja itu kalau kenderaan yang hilang di area parkir, terima kasih halo Pak Nazo ya, s i l a k a n Pak dengan komentarnya、oh, kalau kita lihat sekarang Pak Parkir kan yang sangat mencolok di mal-mal ya パタンパタンパタンパタンパタンパタン kita u d a h bayar gitu loh dan juga sisi keamanan kita itu juga dengan makam h a h a l itu sangat s a n a membantu tapi dari sisi dia p u n y a b i s i n i u s a h katanya j a n g a k a l a ya kita anggap angin lalu aja gitu m ya baik terima kasih Pak n a s r u n Pak Joko selamat siang ya selamat siang silakan h Pak Joko ya, saya setuju dengan peraturan M4 itu ya karena dicurigai kan sekarang ada kerjasama antara pengelola parkir dengan penjahat-penjahat pencoleng mobil itu nggak s i h s i l a k a n Pak Doni、uh, kalau seandainya mereka tidak bertanggung jawab itu sama juga mereka bisa bekerja sama dengan p e n c u r i kenderaan karena setiap kenderaan yang masuk kan kita s udah diberikan kartis, jadi waktu keluar juga mereka kan harus mewisah m juga kemudian kalau seandainya kartis kita hilang, kita kan kena d e d a スタジオはあなたはあなた kita bayar cukup mahal itu satu jam h b i s a di 2.000 bahkan lebih dari 2.000 kadang-kadang di mal-mal itu dan itu mereka o r a n g u r a n g k a n tanggung jawab mereka dong kalau sampai hilang ya mereka kalau takut r u g i ya mereka pakai asuransi hanya betul kata bapak tadi juga tadi kalau kita hilang stroke parkir kita d i d e n d a sepuluh r itu b u i kalau nggak salah lima kali lipat kalau nggak salah h a r u s kesepuan gitu saya sangat setuju sekali itu terima kasih oke、okay. Terima kasih Pak Anies, Pak Denny selamat siang Siang Pak Iya s i l a k a n dengan komentarnya Pak Iya saya setuju barusan dengan pendapat Bapak Barusan ya Kalau emang hilang Kenapa n gak g d i a s u r a n s i k a n aja Jadi ada penggantian Karena a kalau kasih hilang kan kita harus bayar Apa salahnya kalau mobil juga hilang diganti dong y a kan ya. Itu saja Pak Iya baik terima kasih Pak Denny Pak Jimmy selamat sore Iya selamat sore s i l a k a n Pak Jimmy Ya itu harusnya mereka berpikir ya Resiko kehilangan itu dari sekian miliar keuntungan mereka itu Berapa kali hilangnya Itu kecil sekali Dan tanggung jawab mereka harusnya dipikirkan sampai begitu dari dulu Nah kalau di, dibandingkan ya Kita、um, menaruh parkir mobil s e n d i r h a n a t u s juta Mereka tidak mau mengganti apa-apa Tidak mau beresiko パジェリ Kalau dijelaskan, kalau yang asosiasi yang ngomong, kalau asosiasi yang ngomong pasti dia belain、uh, kepentingan bisnisnya kan.、Hmm. Katanya ini untuk jaga, jaga keamanan, jadi r a t e n y a berubah gitu. Orang tuh lupa kalau ngitungnya cuma 2 i b u a n aja, Mbak. Kalau orang parkir 5 jam gitu 1 0 0 0 u 1 0 ribu kan lumayan.、Hmm. Masak naruh mobil dia ke tanah aja cuma 10,、uh, bisa sampai 1 0 ribu Berapa banyak? Berapa jam? Berapa banyak mall, berapa banyak tempat parkiran Kalau dikali-kali dapat berapa ratus miliar mungkin ya、hmm. Jadi kalau menurut saya sih Ya agak aneh juga Kalau dia bilang Apa、e, Dengan perubahan、e, Kewajibannya ini terus dinaikin rate-nya gitu Harganya karena Udah s e l a y a k dan sepantasnya lah Kalau memang Uh, dia kelola sekian banyak perparkiran per gitu Yang h ilang juga terbatas kok Paling cuma 12-2 Kecuali banyak maling mbak、hmm. Kalau k a k b a n y maling ya 1-2 sih ya wajar-wajar aja lah Itu cuma lebay Ma. Makasih, mbak m、okay, a kasih mbak Oke Pak Jari terima kasih Pak m u ya? i a Silahkan mbak Oke、okay. Ya memang lucu ya Kalau dilihat dari sisi peraturan ini Masalah kepentingan Kalau dari sisi、uh, Yang lain berkeberatan, tapi dari sisi pengguna dalam hal ini masyarakat juga、e, merasa keberatan juga. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ini masalah tanggung jawab yang k e r a n g tajib juga, i t u Tidak hanya penyewa, hanya penyewakan lahan, tapi tidak ada tanggung jawabnya, gitu loh.、Mm -hmm. Oke.、Okay. Terima kasih Bapak m u ya. もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし i しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし Kemudian juga kalau dibilang dari segi manajemen, kalau dia khawatir hilang, dia bisa lebih serius untuk menjaga kendaraan-kendaraan itu.、Hmm. Nah kalau bicara lucu, mereka jauh lebih lucu seperti komentar Bapak tadi. Bahwa satu kartu, satu, satu kertas itu, kalau hilang 20 ribu, ada yang 30 ribu. Nah s e d a n g k a n satu kendaraan ini n l a i n y a lebih dari itu, dia tidak mau ganti. Itu benar-benar lucu itu.、Hmm. Terima kasih. Oke,、okay. Pak Jonathan. Ya, selamat, selamat sore. s i l a k a n Pak. Uh, bu. Wah, bayarannya sebenarnya dua ribu.